Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihin nasta'inu ala umurid dunia wadzin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Alhamdulillah Kita lanjutkan bahasan fiqih Sekarang bahasan tentang At-Tolak tentang perceraian uh, perceraian atau at-talak adalah halu rabitati az-zawjiyyah bilafzin sarih ka'an tadaliqun atau bikinayatim ma'aniyatin adalah mengurai ikatan pernikahan, Ini melepas ikatan uh, pernikahan dengan lafaz yang sore, lafaz yang sore itu tidak butuh niat, orang mengatakan kepada istrinya kalau bahasa Arab anti tolipun atau kalau bahasa di kita pak uh, kamu sudah sehat cerai. Itu kalimat sorry itu tanpa butuh niat Atau dengan ungkapan yang kina ya Yang sifatnya sindiran atau yang memiliki ihtimal Seperti pulanglah kamu ke rumah orang tuamu Atau keluarlah dari rumah ini Ini kan kalimat ada ihtimal e, Bukan kalimat yang sorry Ini tidak menjadi tolak, tidak menjadi E, perceraian kecuali dengan adanya niat kepada lapar eh, kepada apa e, cerai itu. dan itu e, kaitan bahuku bukan dalam masalah <tuh> perceraian saja dalam permasalahan lain juga e, kalau orang mengungkapkan kalimat yang sorry yang jelas itu adalah hukum langsung berkaitan walaupun tidak ada apa tidak disertai niat kepada E, kalimat tersebut kalau sengaja mengucapkannya, tapi kalau kalimat yang memiliki ihtimal tidak memiliki konsekuensi hukum kecuali kalau disertai niat kepada makna yang dimaksud. E, Masrohinya tuh penusyarikan tolak. E, tolak ini disyariatkan, berarti. Disyariatkan itu adalah Ada ajarannya dalam Islam Dalam rangka Untuk Mengangkat atau menghilangkan Maldorot dari Salah satu pasangan suami Istri Kadang-kadang yang namanya Pernikahan kan Mengalami apa naik Turun e, Bisa jadi dalam Perjalanannya umpamanya e, Karena tidak tahu tabiat E, apa si laki-laki atau perempuan di tengah perjalanan ternyata ramia suaminya adalah tidak bagus dan dia tidak merasa tidak cocok itu kan akhirnya minta cerai atau umpamanya si perempuan yang tidak bagus akhlaknya perilakunya tidak cocok dengan si laki-laki merasa tidak cocok maka dia bencarainya. Intinya dalam langkah menghindari malzurat, kalau seandainya pernikahan tetap di, uh, dipertahankan, itu ada syariat tolak. Allah Subhanahu Wa Taala katakan: "Atolakum marrahani faimsakum bimaarufin awatasrihun biehsan." Tolak itu ada dua kali, tolak yang bisa dirujuk itu dua kali. Kemudian imsakun bimaaruf, iaitu ya, imsak dipegang masih dipertahankan dengan cara ma'ruf atau dilepas dengan cara ihsan. Ini kan at talaq maratan. Perceraian itu yang eh, apa ada rujunya ada dua kali itu. Ini menyebutkan adanya perceraian. Kemudian bagaimana hukum eh, perceraian tersebut? Hukumnya ada yang wajib jika kala هناك ضرر بين الزوجين و يرفعوا اذا به بلا di sana ada madarat yang menimpa salah satu dari pasangan suami istri yang mana madarat ini tidak bisa hilang kecuali dengan perceraian. Ya tadi contohnya umpamanya si istri sudah tidak tahan dengan perilaku suaminya, umumnya suka dipupulin terus umpamanya kan tanpa alasan yang syar'i, tanpa dibenarkan dalam syar'i, atau dimaki-maki terus perilaku laki, e, suaminya tidak bagus, atau si istrinya yang memang perilakunya tidak tidak baik, atau umpamanya ya e, sudah tidak merasa betah saja dengan alasan-alasan yang yang kalau seandainya dipertahankan malah bisa menjerumuskan si istri ke dalam hal yang haram di mana dia tidak bisa menunaikan kewajibannya sebagai istri. Dalam hadis dari Imam Ahmad dan Abu Daud dari Raqib Ibnu Sabirah berkata qultu ya Rasulullah innani imro'atan sesungguhnya saya punya istri. Terus beliau menyebutkan apa min bazaiha Uh, ucapa uh, apa ucapannya yang kasar maksudnya istri ini suka berbicara bahasa yang kotor kasar itu lantas suami kemudian harus mengatakan tolleqha cerai lah dia ini uh, sahabat itu menyebutkan bahwa istrinya perilakunya buruk kata katanya kepada suaminya kasar kan. Kata lantas tolleqha cerai dia kemudian ada juga yang yang haram umpamanya pernikahan sedang e, normal harmonis terus e, tanpa alasan umpamanya salah satu e, apa mencari tanpa alasan sehingga memadatkan salah satu pihak punya suami melunakkan kewajibannya memberikan hak kepada istrinya tiba-tiba tanpa alasan yang syar'i uh, perempuan apa minta minta cerai minta cerai Berarti permintaan ini haram misalkan minta cerai tanpa alasan yang syar'i adalah haram dalam hadis riwayat uh, ashabus sunan was mengatakan ayu mamru'atin sa'ala zawjiha at-talaq fi ghairi mabasin fa haramun 'alaiha raihatul jannah Perempuan mana saja yang minta cerai Kepada suaminya tanpa alasan Maka haram Atas dia bau Surga Jadi kalau tanpa ada alasan Yang syari Tapi kalau ada alasan yang syari Ya dibolehkan Walaupun alasan tersebut Apa namanya Alasan yang sifatnya Fisik gitu kan yang namanya pernikahan kan kaitan dengan kecocokan hati kan makanya kan laki-laki dianjurkan apa nazar kan ya kalau nazar kepada perempuan atau walaupun tidak nazar kepada perempuan ya uh, dia tahu uh, apa umpamanya orang tersebut orang yang dia sukai gitu kan dari sisi apa uh, wajahnya kan. Dan perempuan juga punya hak untuk apa? Bisa melihat laki-laki, kan? Karena laki-laki juga punya keinginan, perempuan juga punya keinginan. Kalau seandainya terjadi pernikahan tanpa tanpa tahu umpamanya laki-lakinya yang mana, itu kan? Terus dilakukan yang disebutkan akhlaknya baik, apa? Perilakunya baik, agama juga baik. Mungkin ya terus terjadi pernikahan wali menikahkan e, apa putrinya kepada laki-laki tersebut tanpa si si perempuan tahu bagaimana fisik laki-laki tersebut terus ketika pas e, dijalin akad nikah kemudian bertemu ternyata perempuan tidak suka dengan apa dengan fisik laki-laki tersebut boleh kalau memang dia tidak suka boleh apa boleh apa boleh minta cerai. Jadi tidak boleh kadang kan e, apa namanya orang ini kan agama nyabaik akhlaknya baik. Kan disyaratkan juga kan e, yang awali diperintahkan untuk menikahkan itu tidak boleh menghalangi. Pertama kalau perempuannya mau kan. Perempuannya mau, ini laki-lakinya mau, perempuannya mau. Terus si pelaki-laki datang kepada wali minta untuk dinikahkan. Kalau akhlak dan agamanya baik, kan tidak boleh di ditolak. Tapi kalau memang perempuannya tidak mau, tidak boleh dipaksakan. Kalau dipaksakan, perempuan punya hak apa? Apa? Hak fasah itu kan? Seperti yang sudah saya sebutkan, ee, pertemuan yang lalu kisah istrinya Sabit Iblul Hois kan? Kemudian selanjutnya arkanu at-talak rukun tolak. Yang pertama az al-mukallaf al-aqil al-baligh al-mukhtar. Suami yang mukallaf, Balik berakal, mukallafu baligh berakal, al-mukhtar. Al-mukhtar itu tidak dipaksa. Berarti kalau suaminya ini orang yang tidak berakal, orang gila itu kan. Orang gila Punya dia mencerai itu kan. Dia mencerai caranya tidak tidak sah. Begitu juga di sini syaratnya al-balig uh, laki-laki sudah balik Berarti anak kecil tidak sah cerainya. Terus al-muhtar orang yang pilih uh, punya pilihan. Lah nanti tidak dipaksa. Orang yang uh, yang dipaksa itu adalah tidak sah cerainya begitu juga para ulama menyebutkan as-sakran orang yang mabuk walaupun ada sebagian ulama mengatakan orang mabuk kalau mabuknya karena barang yang haram itu kan, itu, apa e, tolaknya sah itu kan tetapi sebagian ulama yang mengatakan salat e, apa e, tolaknya tidak tidak sah karena apa ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan la talaka Walau ita kok fiiglakin, tidak ada tolak dan tidak ada pemerdekaan, tidak sah tolak, tidak sah memerdekakan, fiiglakin dalam kondisi iglak ketut ke tertutupan akal, ketutupan akal orang mabuk tertutupkan akalnya. Begitu juga orang yang sedang emosi tinggi tidak tahu apa yang muncul dari mulutnya itu kan. Kadang orang emosi tinggi itu kan ya mulutnya apa nyerocos saja kan ngomong tanpa dia sadar apa yang dia ucapkan itu namanya keter tutup ketert, apa keter akal pikiran nah kalau orang kondisi marahnya seperti itu e, tolakan juga tidak tidak sah itu orang yang <tuh> tidak mengetahui apa yang dia ucapkan adapun kalau kalau dia marah tapi tahu apa yang dia ucapkan, menyadari apa yang dia ucapkan, maka tolaknya adalah sah. Begitu juga sah e, tolak yang dilakukan oleh orang yang bercanda, bercanda, tolak, neka, rujuk itu adalah sah dalam hadis Rasulullah katakan: Salasun jidhun najidhun, waha zaluhunne, waha zaluhunne, jidhun. An nikah, an nikahu, watalaku, warujatul mardisohai. Tiga hal yang serius, adalah serius. Bercandanya adalah serius. Pertama, nikah. Kedua, adalah polak. Ketiga, adalah rujuk. Itu seriusnya, serius. Bercandanya juga sah. Itu. Kemudian syarat yang kedua. Rukun polak ini adalah azawajah izahkan fi ismati zawijah adanya istri yang berada dalam e, ikatan suaminya. Bererti tolaksa seandainya perempuan itu berstatus sebagai istri. Kalau orang mencerai tapi perempuan tersebut belum menjadi istrinya maka caranya tidak. Tidak sah Kemudian Sipulan mengatakan Kalau saya nikah sama Sipulana Maka kalau sudah terjadi akad nikah Dua hari setelah akad nikah terjadi e, Jatuh talak satu Ini mengucapkan sebelum apa? Sebelum akad nikah Dia mengatakan e, si Saya kalau nikah dengan Sipulana Dua hari setelah akad nikah terjadi Maka jatuh talak satu Maka ini ucapan ini tidak dianggap, karena apa? Si perempuan yang dia cerai belum berada dalam apa status pernikahan dengan dia, bukan istri dia. Karena Rasul mengatakan dalam hadis lain juga, la najralibni adam fi malayamlik walait falahu fi malayamlik walatolak falahu fi malayamlik tidak sah nazar bagi anak Adam dalam sesuatu yang tidak dia miliki mempunyai bernazar kalau saya uh, umpamanya bebas dari sini umpamanya ini si Pula nih, namanya Zaid saya ada temannya namanya Amar, si Amar ini punya mobil Zaid ini lagi di dalam mengatakan kan? kalau saya bebas saya nazar mobil punya si Amar milik kamu itu nazar tidak sah. Kenapa? Nazar memberikan sesuatu yang bukan dia miliki. Dan kalau jadi bahaya gitu kan. Atau Tidak sah juga memerdekakan budak yang tidak dimilikinya. Orangnya. Tadi si Zaid punya budak. Si Amr tidak punya budak. Dia mengatakan Eh, saya merdekakan budak milik si Zaid, nah, itu tidak sah juga, karena bukan milik. Dia sebagaimana jual beli juga menjual barang orang sah tidak? Kan langsung katakan lah tabi Malaysia, indah jangan kau menjual barang bukan milik, kamu tidak sah. Begitu juga memerdekakan budak yang bukan miliknya. Begitu juga apa? Walatolakolahu wala fi Malaysia milik, tidak sah tolak dalam sesuatu yang belum dia. Memiliki. Jadi tidak sah mencerai perempuan yang bukan istrinya. Kemudian yang eh, syarat apa rukun yang ketiga adalah alaf al zul al-sorih adalah alat tolak. Lafaz yang sorih yang menunjukkan kepada tolak sesuai dengan bahasa urut masing-masing. Kan kalau di kita, ya mungkin tolak masur juga kan kalau di di kita. Kerana cerai masyur kan, tidak disyaratkan dengan bahasa apa? Bahasa-bahasa <coughs> yang punya ada dalam bahasa Arab. Ada yang namanya ukud ya, e, akad-akadan itu kembali kepada uruf itu kan dalam penggunaan. Lafaz tidak, tidak harus dengan lafaz yang ada dalam di dalam bahasa Arab. Tapi kembali kepada uruf masing-masing. Kalau di sini kalimatnya tolak <coughs> atau cerai. Ya itu berarti itu sah Itu itu lapat yang sorry Atau Kalau lapat yang sorry tadi tidak butuh apa? Tidak butuh <coughs> Niat Atau dengan lapat yang e, goyer Sorry yang tidak Sorry Seperti pulanglah Kamu ke rumah orang tuamu Pergilah dari rumah Ini Itu kan kalimat yang Yang tidak sorry itu harus disertai dengan niat. Di dalam hadis Bukhari, uh, Rasulullah SAW menikahi Amroh Bintul Jaun. Amroh Bintul Jaun tatkala <tuh> masuk ke rumah Rasulullah SAW. Yeah. Amroh ini uh, meng apa, mengatakan A'udzubillahimink. Karena dalam satu rewet bahwa Istri Istri Rasul apa mengajari kepada Amrah bintu Jawan itu kan. Kalau kamu ingin apa Rasul apa mencintai kamu itu kan. E, kalau nanti e, dohul dengan sudah dohul ketpas ketemu ucapkan apa e, bertawuslah dari dari beliau itu kan. Kan kalau dalam hadis kan manis saa zakum bilah faa kan? siapa yang uh, minta perlindungan dengan Allah maka berilah dia perlindungan kan itu perintah kan. Nah ketika pas masuk kemudian Amrah bin Turjoun ini mengatakan auzubillahimink saya berlindung kepada Allah dari engkau. Gitu kan? Ini kepada Rasulullah. Akhirnya apa? Kalau ini kan berlindung, artinya apa? takut kan. Tadi dalam riwayatnya yang mengajarinnya siapa? Sebagian istri Rasul. Karena Umrah bintul Jauniyah kan sangat cantik gitu kan. Mungkin ya namanya kira apa? Cemburu kan khabiat e, perempuan. Akhirnya apa? Mengatakan itu auzubillahi min gitu kan. Akhirnya Rasul mengatakan laqad uzti bi'azimin. Atau dalam satu lain kemudian lakukan Ulil Bilma Alin, engkau telah berlindung dengan zat yang Maha Agung. Akhirnya harus mengatakan Ilhaki Biahliki, pulanglah ke rumah keluargamu. Akhirnya itu. Ini kan dengan apa kalimat Ilhaki Biahliki, pulanglah ke rumah orang tuamu. Ini kalimat. Kerai, karena Rasul meniak meniaktakannya. <tuh> Makanya hal-hal yang muncul dari gairah, ya, kecemburuan, kalau eh, namanya kecemburu, karena apa? Kalau cemburu, karena apa? Kalau istri cemburu sama suami, karena apa? Karena cinta. kan? Makanya hal-hal yang muncul ketika kondisi e, cemburu. Dari istri-istri Rasul Itu adalah sesuatu yang maafu, kan Ma'fu di, Dimaafkan Seperti e, dalam hadis kan Rasulullah kalau Kalau e, para Sahabat kalau mau memberikan hadiah Mereka nunggu Rasul Gilirnya di rumah siapa? Aisyah kan Akhirnya apa? Akhirnya para e, kan Namanya istri Rasul ada dua kubu kan ada kubu umu salama kan ada kubu Aisyah radhiyallahu taala an, an ini yang satu kubu ini Sebagaimana itu kan untuk uh, itu kepada rasul akhirnya kan uh, sampai mengutus Fatimah radhiyallahu taala anha intinya padahal kan rasul sudah adil kan Al-sud, nafkah sudah adil, terus apa, mabit juga sudah adil. Yang mereka inginkan apa adil, yang lain kan, maksudnya al-hubu ini. Makanya disebutkan bahwa e, istri-istimau e, mem, e, meminta keadilan itu kan. Maksudnya bukan keadilan yang yang yang yang disyariatkan yang e, yang e, yang disebutkan, tapi ini keadilan e, sisi lain, maksudnya al-hubu. Ini kan tidak mungkin kan. Nah, ini kan muncul oh, ini para wanita istri-istri menuduh Rasul tidak tidak adil. Ini kalimat semacam ini pertama maksud adil di sana adalah adil kaitan dengan al-hub itu kan. Terus juga muncul dari ghairah, kecemburuan, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hal-hal yang ucapan-ucapan yang muncul ketika kondisi ghairah itu adalah makruh. D, di, dimaafkan. Makanya <tuh> kalau e, kita juga harus harus apa harus bijak gitu kan. Kadang yang namanya laki-laki itu kadang merasa apa khawamah gitu kan. Kadang otoriter sama sama istri gitu kan. Pokoknya. Apapun yang dikatakan oleh uh, suami harus harus diikuti. Jadi seolah dari apa dari menjadi bos itu kepada bawahan kan, namanya rumah tangga kan bukan gitu. Tapi apa pengertian itu kan sama-sama. Kalau, kalau perhitungan ini pekerjaanmu, ini pekerjaan saya kan nggak ada seperti itu kan dalam pernikahan. <tuh> Karena uh, ya mungkin. Sekali, e, dalam lontaran-lontaran Banyak itu kan ya Kadang di kalangan Ikhwan, kadang di kalangan e, ahwat Suka muncul terutama Kaitan-kaitan dengan masalah Ghoirah itu Kan kita tahu istri Rasulullah S.A.W. adalah Allah tidak memilihkan Rasul kecuali istri-istri yang Terbaik, mereka punya Ghoirah tidak Istri Nabi Ibrahim punya Ghoirah tidak Punya kan kenapa Hajar Diungsikan ke Mekah kenapa Karena Sarah Tidak ingin Melihatnya gitu kan Kenapa Kecintaan mana Nabi Ibrahim gitu kan. Jadi kalau muncul Menyadari kadang dari istri kita Hal-hal yang yang Selama tidak menyelisih syari Hal-hal yang seperti itu ya harus kita Maklumi itu Harus kita maklumi kadang kadang suka ada gulu juga terutama kaitan dengan masalah eh, apa masalah poligami tu kan kadang ada gulu istri karena istrinya tidak tidak belum siap di poligami, oh, berarti kamu menolak syariat poligami ini menghalakan yang mengharamkan yang halal berarti kamu kafir itu kan ada sampai seperti itu Iya Harus dipahami itu kan Poligami itu adalah hal yang Mubah Islam ketika datang Poligami itu sesuatu yang sudah Menjadi kebiasaan orang Arab Islam datang Membatasi jumlahnya kan Islam datang Membatasi jumlahnya sampai berapa? Empat Dengan syarat apa? Adil Eee uh, Orang ini kan hal mubah ya. Hal mubah itu apa? Kembali kepada apa? Kepada keinginan Masing-masing Kesiapan Masing-masing Orang yang seperti ini orang, Kalau hal yang mubah Orang-orang tidak usah apa? Diajarin Ya orang awam Orang awam banyak kan? Yang boleh kami? Banyak kan? Mereka Sudah tahu hal itu mubah Jadi kalau urusan rumah tangga orang Kita jangan apa? Ikut-ikut apa jangan e, apa malas-malasin hal yang seperti itu. Apalagi sampai muncul kan e, sampai orang istri suami e, sampai ada orang ustaz diminta fatwa sama e, seorang terus akhirnya mengkafir e, apa istri kau berarti sudah kafir itu kan. Karena tidak mau di poligami. Ada orang mengatakan AB e, harus dibedakan antara orang yang menolak syariat Poligami, bahawa poligami itu Adalah haram, tidak ada dalam Islam, itu adalah Orang kafir kan Antara orang yang Dia pribadinya Dia tidak Ya emang tidak niat Atau tidak pak, istrinya tidak Tidak siap Dan Itu harus membedakan juga, itu tidak sudah paham Kemarin bahasan ketika syarat apa Boleh mensyaratkan Tidak poligami, ya boleh kan dan hadisnya Kisah Fatimah kan Kadang ada muncul juga kadang lontaran Wanita kalau yang baik Kalau wanita sholihah pasti mau Dipoligami Itu dan dulu Fatimah radhiyallahu ta'ala Sebagai wanita tidak Sholihah karena beliau apa? Sayyidah kan Nisah hadil ummah kan? Fatimah kan mengadu kepada Rasulullah Karena Ali mau apa? Mau apanya? Membandunya kan Jadi maksudnya hal-hal yang mubah itu kita harus menjaga lisan jangan sampai apa kita terjerumus sudah sesuatu yang lebih berbahaya apalagi dengan ini mengharamkan istri ketika tidak mau kan artinya tidak melarang orang lain ya? tidak melarang suaminya kalau suaminya mau punya dia belum siap itu eh, silakan suami cari istri yang lain kan tidak mengharamkan artinya kan ya silakan cari yang lain supaya yang, yang sudah siap kan itu kalau dia belum siap Itu artinya apa? Bukan mengharamkan Sekarang ketika Rasul e, Mengatakan saya tidak akan minum madu Ya yeah. pernah kan? Yang sebab nuzul surat apa? At-tahrim Rasul mengatakan Saya tidak akan minum madu lagi kan itu? Apa itu Rasul Membuat syariat terus Dikapitkan Enggak Isinya namanya imtina imtina dari yang halal itu nanti kalau e, kaitan dengan sumpah kaparot yamin makanya turunnya apa ayat apa kaparot sumpah kan fatfaradulloh tak fatfaradulloh lakum tahillata ayman itu ya perbedaan antara imtina dengan menghalalkan yang yang haram kayak gini saya nggak akan makan daging apa disebut mengharamkan yang halal? Kan ya, itu namanya imtina. Tahrim itu ada tahrim yang maknanya imtina, ada tahrim yang maknanya syar'i. Jangan apa? Kadang orang karena tadi e, berpikirnya pendek terus tidak melihat dalil syariat, akhirnya muncul kalimat seperti itu sampai akhirnya mengkafirkan istrinya karena alasan gitu. Itu, itu e, bahaya. Apa bedanya dengan orang salafi ketika berdaya dengan kisah ini uh, Rasul juga uh, apa, uh, apa meng, mengharamkan apa madu itu kan? Itu tidak dikafirkan oleh Allah itu kan? Ya, berarti membuat undang-undang juga tidak tidak kafir ya? Jadi kan kebalikannya itu kan? Padahal itu kaitan bukan tashri tapi imtina yang turunnya kafarat yamin bukan kafarat. Itu kan apa roti amin. Begitu juga sebaliknya hal-hal yang tadi saya sebutkan itu kita harus apa? harus ee, berbicara itu harus berdasarkan ilmu, jangan berdasarkan emosional supaya tidak mendatangkan madorot, itu kan bagi ee, diri agama kita. Karena setiap apa yang kita lontarkan akan dibintang pertanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Wataala. Kan. Jadi maksudnya ee, berbicara berbicaralah sesuai dengan kadar apa yang kita tahu hal-hal yang uh, yang tidak kita tahu jangan apa jangan kita menceburkan diri ke dalamnya kenapa jangan bisa jangan jangan mengira bahwa yang kita tulis semuanya di, di FB walaupun dengan nama palsu gitu kan itu Allah tidak tahu itu kan itu Allah mengetahuinya itu apa Walaupun oh, meng apa me, me, me, namanya tidak jelas itu kan itu Allah tahu Allah mengetahuinya itu kan? kan kita ingin mestinya kan gini kita ingin ya seandainya yang saya tulis ini kebaikan ingin dicatat di nama pahala nama saya di si Allah kan ya yeah. kalau keburukan kita harus ingat Allah tidak Allah mengetahui apa yang kita kita sembunyikan, makanya kalau hal-hal e, seperti itu mestinya apa? Dengan e, apa? Ya, dengan nama asli, gitu kan? Supaya orang tahu nama yang dikenal orang. Supaya anda kata batil gitu kan? Atau anda kata e, benar, kan dicatat dalam amal apa nama kita kan? Gitu. Kalau seandainya buruk, Allah tidak akan apa? Allah pasti mengetahui apa yang kita catat tersebut. Jadi maksud saya di sini ingin apa e, menekankan bahwa hal-hal yang seperti ini yang harus apa harus kita hati-hati itu -hati. jangan sampai e, kita kebablasan dalam hal-hal menyikapi hal-hal yang seperti itu <tuh> karena pada realitanya kadang ucapan juga kadang tidak sesuai dengan realita apalagi hanya sekedar untuk apa untuk e, apa meng uh, me, uh, apa mengusik orang orang lain kita sesuaikan dengan kemampuan diri kita intinya semangatilah orang lain untuk untuk melakukan hal yang sunnah yang wajib gitu kan kalau yang mubah nggak usah disuruh suruh orang punya punya apa punya keinginan sendiri punya takaran sendiri Mungkin kita cukupkan dulu. Gra subhanallah walhamdulillah asyradza la ilaha illallah astagfirullah wa asalu ilaih wasallallahu 'ala muhammadin wa 'ala warahmatullahi wabarakatuh.